Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyiyati a'malina man yahdihi Allah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita melanjutkan pembahasan Tentang sikap dan ajaran ahlu sunnah dalam menghadapi fitnah. Pada sesi yang pertama tadi pagi, telah kita ketahui yang pertama dan paling inti adalah selalu berlindung diri kepada Allah, meminta perlindungan hanya darinya. Dari segala fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Agar masing-masing dari kita tidak percaya diri kepada diri sendiri. Oh saya adalah saya. Saya tidak akan terpengaruh. Saya tidak akan... Menyimpang saya tidak akan begini dan begitu. Allah yang menguasai qalbu. Dan taufik. Ketika seorang hamba. Dicukupi oleh Allah. Segala urusannya. Ada pun khudlan. Lawan dari taufik orangnya makdhul. Taufik orangnya disebut muwaffaq. Khudlan lawan dari taufik an yakilakallahu ila nafsik. Ketika Allah memasrahkan urusanmu pada dirimu sendiri. Perkara dirimu, Allah pasrahkan pada dirimu sendiri. Nasallallaha al-afiyah Demikian al-imam Ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan. Ikhwati fillah rahimahni wa rahimahkumullah. Dalam menghadapi fitnah, Ketika fitnah itu terjadi, tidak akan ada yang mengetahuinya bahwa itu berbahaya, bahwa itu jelek, kecuali para ulama, orang-orang yang memandang dan menimbang segala sesuatu dengan ilmu ilmu syar'i yang itu cahaya dari Allah yang Allah berikan padanya makanya Allah sebutkan wahyunya sebagai ruh wakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina Begitulah kami mewahyukan kepadamu ruh nyawa, karena memang wahyu ini memberi kehidupan bagi kalbu bagi umat manusia. Makun tidak deri alkitab wal iman. Sebelum ini engkau tidaklah tahu apa itu alkitab apa itu al iman. Walakin Jalnahu ja nuron, nah dibih man nasya umin ibadina, tapi kami menjadikannya sebagai cahaya yang kami berikan hidayah kepada orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa ina kalatah diilasirotim mustaqim. Maka ilmu syar'i wahyu adalah nur cahaya yang karenanya ulama mengenali dan tahu segalanya Allah membedakan antara orang yang punya cahaya ini dengan yang tidak Afaman yamshi ala bayyinatin min rabbih ka Apakah sama orang yang berjalan dengan kejelasan dari robnya dengan orang yang buta Afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat kharijin minha apakah sama orang yang dulunya mati kemudian kami hidupkan mati dengan kekufurannya kami hidupkan dengan iman mati dengan kemusyrikannya kami hidupkan dengan tauhid Lalu kami jadikan untuknya cahaya, dengannya dia berjalan, sementara yang lain dalam kegelapan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, orang yang punya cahaya, dia yang tahu jalan. Kalau di kegelapan, tengah hutan, atau di mana, di gunung, di turun pasir, malam gelap. Yang tahu jalan, yang punya cahaya, yang pegang lampu, tahu dia oh ini arah yang akan mengantarkan dia ke tempat yang dia tuju, yang ia inginkan. Yang tidak punya, yang akan meraba-raba, ngawur, akhirnya tersesat jauh, entah kemana. Yang punya cahaya, kata Imam Ibn Al-Qayyim, orang lain membutuhkannya. Yang lain ikut jalan di belakangnya. Perlu kepadanya yang punya cahaya. Maka begitulah yang punya ilmu. Orang lain membutuhkan dia. Mereka berjalan dengan fatwanya. Mereka berjalan dengan bimbingan nasihatnya. Mereka bertanya, rujuk kepadanya. Karena dia yang punya cahaya. Ilmu. Maka ketika fitnah itu terjadi gelap. Yang tahu. Yang mengerti hanyalah orang-orang yang berilmu. Yang punya cahaya. Tahu dan faham dari awal fitnah itu. Menimpa. Lihat contoh di dalam sunnah. Ketika yang faham, yang tahu banyak tentang fitnah adalah yang banyak bertanya dan belajar tentangnya. Houdaiva, radhiyallahu an, menyebutkan tentang beliau. Karena nafs, yasaluna Rasulullah anil khair. Orang banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wakuntu asaluhu anis shar, makafat an yudhikeni. Aku banyak bertanya kepada beliau Tentang kejelekan Khawatir itu menimpa aku Maka beliau yang paling banyak tahu Tentang fitnah ini Tentang kejelekan-kejelekan ini Karena beliau banyak tanya kepada Rasulullah SAW. Lihat hasilnya Di zaman Umar Ibn Al Khattab Ketika para sahabat kumpul di sahih muslim hadis ditanya oleh Umar siapa ada di antara kalian semua sahabat Rasul yang mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah aku mendengar aku juga mendengar aku juga mendengar kata mereka Kata Omar, yang kalian maksud, mungkin yang kalian dengar tentang fitnah seseorang pada istrinya. Anaknya, tetangganya, hartanya, karena orang terfitnah. Istrinya begini-begitu, anaknya menuntut ini itu, tetangganya, hartanya. Kata mereka, ya memang itu yang kami dengar dari Rasul Zalem. La, kata Umar. Ayyukum zami'a Rasulullah yadhkurul fitan alladhi tamuj maujal bahar. Yang aku maukan siapa dari kalian mendengar Rasulullah menyampaikan fitnah yang dahsyat. Fitnah yang bagaikan ombak di lautan. Ombak di lautan datangnya selalu bertubi-tubi. Terus Kamu lihat Kita di tepi pantai Kamu kalau di pantai Begitu ombak ini datang ke tepi Belum juga berhenti Datang saudaranya Ini datang yang lain yang ngikuti di belakangnya Terus demikian Fitnah itu pun demikian Silib berganti terus Yang satu datang di belakangnya Ombak itu pula gencang. Mampu mengombang-ambingkan kapal sebesar apapun, Bisa dilempar jauh ke arah yang tidak dia inginkan. Bahkan bisa terguling kapal itu, bisa tenggelam. Dahsyat, fitnah itu pun demikian. Menggoncangkan seorang hamba. Bisa membolak-balikkan dia. Rusak. Ketika itu yang diinginkan Umar. Fa'askatalka'um. Semua pada diam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang pernah mendengar. Rasulullah SAW menyampaikan tentang itu di sini terlihat orang yang berilmu ketika semua diam tidak ada yang tahu Hudayifah baru angkat tangan ana sami etuhumin rasulillah saw aku yang mendengarnya dari rasulullah saw Kenapa? karena beliau banyak tanya sering bertanya kepada Rasulullah terkait kejelekan-kejelekan fitnah khawatir itu menimpa beliau radhiyallahu an maka lalu beliau sebutkan hadis ma'ruf turadzul fitan 'ala al-qulub ka'rdil hasir 'udan 'udan Fitnah itu dilekatkan, dihadapkan kepada kolbu seperti anyaman, anyaman tikar, sehelai demi sehelai tikar. Orang anyam, sehelai anyam begini, datang berikutnya, datang yang lain, sampai rapat jadi tikar. Ketika itu telah menjadi tikar akan menutupi yang di bawahnya. Semula terlihat yang di atas meja ini, tapi begitu ketutup tikar, enggak melihat, tidak tampak lagi apa yang di meja ini tertutup. Fitnah itu seperti anyaman-anyaman tikar, sehelai demi sehelai pada akhirnya menutupi kalbu. Tidak lagi tampak baginya yang hak dari yang batil. Tertutupi. Asyahid. As yang kita inginkan bahawa yang mengerti dan tahu adalah orang yang Allah berikan pahadanya cahaya ilmu. Karena di situ beliau banyak mempelajari. Dan tanya kepada Rasul Sallam tentang berbagai macam bentuk fitnah. Ikhwati fi rahimani wa rahimakumullah dalam menghadapi berbagai macam bentuk fitnah. Cobaan demi cobaan yang menerpa seorang hamba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Hudayfa tadi menyebutkan orang yang selalu mengingkari fitnah, menolak dan membencinya akan menjadi bersih dan semakin putih dan kuat kalbunya. Faayuma kalbin angkaroha nukita fihi nukatan bayda. Dia ingkari, dia benci, dia tolak, maka tersucikan kalbu itu dengan satu titik putih wa ayyu bin qalbin ushribaha nukkit fihi nuqtatan sauda tapi jika itu diikuti disenangi ditelan ternodai padanya satu titik hitam hatta taudal hatta yaudal qalbu Ala kolbain, maka hasil dari fitnah itu menjadikan kolbu itu ada dua macam. Kolbun abjad, mithlusova. La tadurruhu fitnah, madamatis sama watual ar. Kolbu yang pertama putih, bersih. Mulus seperti batu sofa, tidak termadorotkan oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Kata Nawawi, rahimahullah di perumpamakan oleh Rasulullah seperti batu sofa, yang pertama dari sisi putihnya. Sekali batu sofa Bening Jernih Maka kolbu itu pun bersih Jernih dari Berbagai macam penyakit-penyakit Kolbu Karena dia Menjaga Dengan menolak Dan membenci Segala bentuk Fitnah syahwat, fitnah, syubhad. Batu sofa itu pula keras, kuat, padat. Maka kolbu orang yang menolak fitnah itu pun fihi solabah wal quwah. Kuat Dia. Keras, seperti batu, keras dalam artian positif, kuat. Solabah, semakin kokoh dia dalam agamanya, semakin teguh dia mempertahankan manhajnya, tidak mudah terombang ambing, berubah-rubah. Seperti batu sofa, kuat, putih. Hikmah Allah. Demikian yang Allah kehendaki. Demikianlah. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kepada hambanya, Allah mendidik kita untuk selalu menjaga kalbu ini, tidak mengikuti dan menyenangi. Tidak tergoda dengan berbagai iming-iming duniawi yang menyertai hampir setiap fitnah, agar kalbu itu semakin putih bersih, agar kalbu itu terjaga kekuatannya istiqomahnya. Yang kedua perkara yang kedua bahwa penting bagi seorang mu'min. Untuk tahu asbabun najat. Sebab-sebab keselamatan. Kalau kamu ingin selamat. Kamu harus tahu sebab-sebab keselamatan itu. Agar kamu tidak spekulasi. Gampangannya kalau kamu di dunia, kamu sekarang bawa uang cash seratus juta misalnya. Atau bahkan lebih. Baik, kamu ingin selamat nyawamu dan juga hartamu. Kamu bawa satu miliar mungkin di mobil. Kamu ingin selamat sampai tujuan uang ini sampai ke mana misalnya ke Makassar sana apa yang kamu harus lakukan pertama kali kamu harus tahu yang kamu lakukan adalah memilih teman yang terpercaya enggak mungkin kamu sendirian spekulasi besar cari teman yang bisa kamu andalkan dan amanat membantu kamu untuk ini selamat sampai tujuan tidak terkurangi sedikit pun satu kedua kamu juga harus tahu jalan aman jalur selamat kamu bahas kamu kaji lewat mana enaknya Lewat sini Kita ke Sini puntu, lewat jalan ini nanti Dari sini ke Takalar Lewat jalur ini, lewat sini, sini Aman, insya Allah Rame, insya Allah aman, jalan bagus Begini, begini, begini Kamu ingin selamat Harus tahu jalan selamat Yang ketiga Kamu harus menghindar dan menjauh dari jalan-jalan yang mengancam keselamatanmu. Karenanya mungkin kamu gak akan sampai ketujuan. Jangan spekulasi kamu buat satu miliar ahsan. Kita lewat sana. Kita melambung lewat mana, kota mana begini. Jalannya sepi di sana, ya, betul sepi. Eh, Di sana banyak penjahat, banyak ini. Nah. Jalannya pun tidak kamu kuasai. Tidak pernah dilalu-lalangi oleh kebanyakan orang. Kamu harus tinggalkan. Dan ini yang Rasulullah ajarkan SAW. Kepada umatnya dalam menghadapi banyak fitnah. Di Abu Dawud. Ketika Rasulullah Sallam bersama para sahabatnya duduk, Rasulullah sampaikan kepada mereka, aturiduna antarau rojulan, la tadurruhu fitnah, mau kalian tahu orang yang tidak termadzaratkan oleh fitnah tidak termadzaratkan kata para sahabat nah ya Rasulullah ya tentunya kami mau siapa orang itu tidak termadzaratkan oleh fitnah tidak akan terganggu Agamanya Imannya Istiqamahnya Rasul katakan kepada mereka Hadha alladhi marra alaina Itu Yang baru lewat Ada seorang lewat Sambil menutupi wajahnya Dikejar orang ini oleh Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma Lalu sampai ditemui dibuka penutup wajahnya maka didapati beliau adalah sahabat Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu taala anhu Orang yang Rasul katakan tidak akan termadzaratkan oleh fitnah Ketika terjadi fitnah di kemudian hari, beberapa peperangan, pertumpahan darah, nyawa, harta, jadi taruhan fitnah banyak terjadi di masa-masa belakangan, Di sini, lihat sikap sahabat yang menginginkan keselamatan. Abdullah bin Umar sibuk mencari Muhammad bin Maslama. Di mana orang ini? Beliau masuk ke tenda ini, cari. Tidak ada Muhammad Maslama, keluar beliau masuk tenda yang ini. Walaupun masuk ke tenda itu sampai beliau temukan Muhammad ibn Maslama. Begitu beliau temukan, hola terus Abdullah bin Umar bersama Muhammad bin Maslama terus diikuti oleh ibn Umar tidak beliau tinggalkan. Kenapa? Karena ibn Umar ingin selamat, ingin tidak termadorotkan oleh fitnah. karena beliau tahu Muhammad bin Maslamah tidak akan termadharatkan oleh fitnah dia cari dia ikuti orang yang dengannya beliau akan selamat penting dalam menghadapi fitnah tahu asbabun najat sebab-sebab keselamatan harus dijalani dengan siapa kamu berjalan siapa yang kamu ikuti Siapa yang memandu kamu menghadapi fitnah? Siapa yang membimbing kamu, kamu harus begini, kamu ini, itu. Yang kamu ikuti siapa? Dan itu harus ada di zaman-zaman fitnah. Kalau kamu ingin selamat. Seperti tadi, uang cuma 100 juta, 1 miliar saja kamu perhitungan. Kamu tidak Kamu tidak mau spekulasi kan? Kamu cari teman yang amuk, terpercaya, yang baik. Kamu bahas jalan yang aman, kamu tinggalkan jalur yang rawan. Paling-paling kalau terjadi kejelekan, yes, uangmu hilang, kerugian materi. Ini jauh lebih berharga agamamu. Diikuti oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu karena beliau menginginkan keselamatan bagi agamanya maka yang wajib bagi seorang Muslim dalam menghadapi fitnah untuk bertanya. Kepada orang yang faham dan mengerti tentang fitnah. Untuk mengikuti orang-orang yang Allah selamatkan, Allah berikan padanya istiqamah dan kekuatan dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Dan tidak semua orang mengerti hal itu, bahkan secara lebih spesifik, tidak semua alim mengerti hal itu. Tidak semua alim, tetapi orang yang faham, yang mengerti, yang kamu jadikan tempat rujukan. Untuk bertanya kepadanya Dan berjalan di belakangnya dengan bimbingan Dan nasihat nasihat-nasehatnya Penting untuk diketahui bahwa Tachossus, apalagi di masa seperti ini, penting. Mengerti ahlu Tachossus. Spesialis di bidang apa? Masing-masing. Oh, kamu sakit, kamu enggak kesembaran dokter kan? Kamu tahu banyak dokter, sini dokter, situ dokter, dokter, dokter. Jelas dia belajar fakultas kedokteran, 8 semester, mungkin dia sampai S2. Tapi enggak semuanya kamu percaya. Tapi yang kamu cari spesialis untuk kesembuhan anakmu. Bapakmu, ibumu yang sedang sakit. Saya cari spesialis internis. Enggak semua dokter. Karena kamu tahu dia ahli di bidang ini. Spesialis. Menghadapi fitnah enggak semua orang tahu. Tidak semua alim mengerti, tetapi ada ahlinya, orang yang faham berbagai uslup dari asalib, uslup-uslup, tata cara, gerak-gerik, tindak tanduk, hisbiin seperti apa. Mengerti berbagai macam kaedah-kaedah yang mereka gunakan. Subhat-subhat yang mereka biasa pakai. Nah, seperti apa? Faham. Kaedah-kaedah yang mereka gunakan. Suara-suara sumbang yang ada spesialisnya, ada bidangnya. Tidak semua tahu enggak semua bisa kamu dengar ada orang-orang tertentu yang kamu harus ikuti ingat Abdullah bin Umar Muhammad bin Maslamah yang beliau cari enggak semua yang beliau sibuk yang beliau pentingkan Muhammad bin Maslamah kenapa? karena beliau tahu Orang ini yang tidak akan termodorotkan fitnah. Dan tentang pembahasan ini. Akan lebih panjang lebar. Kita kaji pada sesi yang berikutnya. Bagaimana sunnah dan para ulama sunnah. Mengajarkan kepada kita Pentingnya sangat hal ini Dan sangat-sangat penting Sangat sensitif Jika kita ingin selamat Tidak termadorotkan oleh fitnah Tarjun najat Walam tasluk masa likaha Inasawi natalatamshi alal yabasi. Kamu menginginkan keselamatan, tapi kamu tidak menjalani jalannya. Kamu tidak berjalan di alur dan rel yang seharusnya. Sungguh kapal itu enggak akan bisa jalan di daratan. Kamu sekarang bikin kapal atau beli kapal ratusan juta harganya. Baib, yang kamu inginkan kapal ini jalan. Kamu naik di atasnya terhibur, senang. Tapi kamu taruh di sini, di depan rumahmu, di halamanmu, di tanah. Ya sampai kapan pun gak akan bisa jalan ini kapal. Kenapa bukan jalurnya, bukan jalannya kapal itu di situ? Kamu ingin kapal ini jalan taruh di air. Tempatnya di air. Itu jalan yang harus dia tempuh. Hanya itu cara yang logis bagi dia untuk dia bisa jalan dengan baik. Hal muhim tentang ini akan kita kaji pada sesi berikutnya. Perkara yang ketiga menghadapi fitnah agar orang itu selalu mawas diri menjauh dari fitnah kata menjauh berarti tidak mendekat kepada fitnah tidak mendekat kepada fitnah tidak mendekat ke tempat di situ ada fitnah tidak mendekat kepada orang-orang yang terfitnah al-maftunin tidak mendekat kepada ahli fitnah fattanin. Jangan mendekat kepadanya. Kalau kamu ingin selamat. Menjauh dari fitnah itu bimbingan syar'i. Mawas diri. Ini... Para ulama fahami Dari apa yang Rasulullah SAW sebutkan Terkait Dajjal Nasallahu al-Afiah Dia keluar Rasulullah katakan Man sami'a bidajjal Fal yan'a'an Humastata'a yang mendengar dajjal keluar di akhir zaman maka hendaklah dia yan a menjau sejauh-jauhnya darinya menjauh kenapa karena dia fatan fitnah dahsyat fitnahnya Tanah gersang, kering, kelontang, pasir panas. Salah Allah jadikan dia sebagai cobaan. Dengan sekejap mata Dia katakan, hijaulah berubah jadi taman dan kebun yang hijau, ruyu-ruyu, segar. Di kebun bunga, buah. Dalam sekejap mata. Fitnah Orang terfitnah oh, ku Betul berarti Ini Tuhan Tidaklah mampu melakukan ini kecuali Tuhan Diikuti dan dituhankan selain Allah Belum tentu Seorang yang semula beriman Kepada Allah Tahu, dajjal, faham fitnahnya faham, mengerti tentang bahayanya kemudian bisa istiqomah ketika di hadapan dajjal makanya rasul ajarkan menjauhlah darinya tidak ada baiknya kamu mendekat padanya menjauhlah menjauhlah kalau kamu ingin keselamatan agamamu dan hadis yang serupa dengan makna ini banyak Seperti yang Rasulullah sebutkan, Yaati alanna sijaman, Ya kaduk ya khairu malil muslim, ganamun yatabahu sya'ath jibal, ya firru bidinhi min Akan datang masa di mana harta terbaik yang dimiliki seseorang adalah kambing. Yang dia gembalakan di ujung-ujung gunung. Dia lakukan itu. Melarikan agamanya dari fitnah. Menjauh. Ketika di perkotaan. Di keramaian Banyak fitnah. Orang ter... Terancam. Imannya. Terancam agamanya. Bisa rusak. Terfitnah. Maka dia lebih memilih keselamatan agamanya. Dia lari menjauh dari fitnah ini. Menjauh ke ujung-ujung gunung. Mengembalakan kambing. Nyari rumput. ini Ngurusi kambing sudah lebih baik. Asal selamat agamanya. Lari. Menjauh dari fitnah. Maka ini perkara ketiga. Penting. Untuk difahami dengan baik dan diamalkan. Faliyan A. Menjauhlah sejauh mungkin dari fitnah. Jangan mendekat. Betapa banyaknya orang Yang terlalu pede Dengan kemampuannya Dengan keilmuannya Tidak saya faham, saya ngerti saya ada ilmu. Saya mau menasehati. Saya mau menegakkan hujah padanya. Miskin. Dia mendekat kepada orang-orang yang terfitnah. Semula kita tahu dia alal khair. Dalam kebaikan semula. Semula yang kita tahu dia istiqamah. Mulai mendekat. Jangan-jangan kamu datang ke sana. Saya mau tatabut. Saya mau tabayun. Betul tidak itu yang dibicarakan tentang dia. Tiba-tiba saja kamu telah dikejutkan fulan sudah berubah mendekat kepada fitnah main api berubah menjadi orang yang hanyut terbawa oleh arus fitnah demikian As-Sunnah mengajarkan kepada kita untuk menjauh, mawas diri. Dan itu yang kita tahu dari para A'imah. Banyak sudah azhar riwayat terkait hal ini. Mereka ada yang diminta untuk mendengar walaupun sepatah kata. Dari ahlul ahwa. Dari ahlul batil. Kata mereka lak hata setengah kata kami tidak mau dengar. Nah kami mau diskusi. Kamu cari orang yang ragu seperti kamu. Diskusi sama dia. Aku di atas keyakinan dalam agamaku. Jadi mereka ada yang menutup telinga. Tidak mau dengar. Menjauh. Lebih memilih untuk selamat. Dalam keadaan mereka sangat dalam ilmunya. Dalam keadaan mereka sangat kuat imannya. Bahkan kalaupun mereka mau. Sangat mampu untuk mematahkan subat-subat mereka. Ahlul Ahwah. Tapi mereka lebih memilih menjauh. Menyelamatkan diri. Rahimahumullah Perkara yang ketiga adalah Luzumul kitab was sunnah Untuk kita Selalu bersama Dekat dengan Quran dan sunnah Termasuk bersama Al-Quran dan Sunnah adalah luzum ahliha. Kita selalu bersama dekat dengan Ahlul Quran, dengan Ahlus Sunnah. Para ulama yang ma'ruf dalam memperjuangkan dakwah. Sunnah dalam memerangi bid'ah dan ahlul Dalam hadis Erbat ibnu Sariyah hadis maruf itu yang Rasulullah pesankan kepada umatnya, "Fainnahumani ashminkum ba'di fasayar khtilafan kathiro". Yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal kelak. Akan melihat banyak perselisian. Banyak perpecahan. Fa'alaikum bisunnatih. Wasunnatil khulafai rasyidin. Pegangi. Wajib bagi kalian memegangi ajaranku. Ajaran para khulafai rasyidin. Tamassaku bihab. Pegang rat-rat. Wa'adhu alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahangmu, jangan kamu lepas, kuat-kuat kamu memegangnya. Berpegang dan dekat selalu dengan Quran dan Sunnah. Berarti menuntut Untuk Kita selalu Mempelajari, memahami Nusus Al-Quran dan Sunnah dengan benar Mempelajari ilmu Syar'i sibuk membahas, sibuk mempelajari ilmu Quran dengan ilmu-ilmunya, ulumul Quran, tafsir, hadis dan ilmu yang diseputarnya. Mustola, jaruh ta'adil, bagaimana ulama' mensahihkan, mendaibkan hadis itu saja seperti Imam Ibn Rajab menyebutkan dalam Jami'ulun Wal-Hikam, itu saja kesibukan yang sangat luar biasa. Kalau benar-benar diamalkan. Coba. Quran. Di situ ada ilmu Quran, ulumul Quran, ulumul Quran sekian macam. Mempelajari nasih wal mansuh, aksamul Quran, amzalul Quran. Nah. Ini itu belum lagi kaidah-kaidah tafsir, usulul tafsir. Bagaimana para ulama menjelaskannya? Waktu, kesibukan, penafsiran kadang kita melewati satu ayat itu di dalamnya luas para ulama jelaskan nggak cukup dua tiga pertemuan. Karena padatnya isi ayat itu, penafsirannya begini, begini. penjelasannya dijabarkan oleh muftisiri, ya sabar, karena di situ barokah, di situ shifa, obat penyembuh dari berbagai macam penyakit kolbu. Penyakit jahwat, penyakit cubat. Hadit pun demikian. Disabar, dikaji, dipelajari, belajar mustola, belajar ini, belajar itu, bagaimana syarah para ulama hadit mendudukkan, menjelaskan hadit ini begini begini maknanya. Waktu semua ini, kesibukan yang luar biasa hadis hukum hadis akhlak dan yang lain lainnya ini saja kan sudah sangat menyibukkan makanya kata ibnu rojab kalau orang benar seperti itu nggak ada waktu bagi dia untuk mengikuti fitnah Dari ilmu kalam Dari ilmu mantik Ilmu falsafah Tidak ada waktu Karena dia tersibukkan dengan yang baik Dengan yang khair Terjaga dirinya Fitrohnya Akalnya Terjaga dari segala syubhad Terjaga dari berbagai macam bentuk pengerusak yang menodai kesucian fitrah. Lihat. Ketika seorang A'rabi, orang Badu, Badui di pedalaman sana suku-suku nomaden tinggalnya di pedalaman gurun pasir sana jauh pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dia dengar Rasulullah Sallam menyebutkan dohika robbuna robb kita tertawa dia dengar ini dia tanya kepada Rasulullah S.A.W. A'u yadhaqurrab A'u yadhaqurrabbuna Apa Rabb kita ini tertawa? Itu yang dia dengar dari Rasulullah. Dia takib. Dia tanya lagi, dia pastikan. Apa benar Rabb kita tertawa? Rasul jawab, "Na'am." Iya. Dia kepolosannya dan kesucian fitrahnya terjaga oleh sunnah. Maka dia jawab si Badui ini dia katakan, "Lan na'dima na min rabbin yadhaku khairah. Kalau gitu kita enggak akan pernah kekurangan. Enggak perlu kita bersedih. Enggak akan pernah kita kemiskinan karena Rob kita tertawa baik. Berarti banyak berharap kebaikan Robnya tertawa. Maka dia selalu berharap baik kepadanya. Gak akan kita kekurangan, gak akan kita, gak ada yang perlu kita sedihkan. Rob kita tertawa. Kamu akan selalu berharap baik. Tidak akan pesimis. Robmu tertawa. Polos. Dengan polosnya, dengan kesucian fitrahnya, dan dibenarkan itu oleh Rasul S. S. Dekat dan selalu bersama Quran dan Sunnah, menjaga akal, kesucian akal, kesucian fitrah dari berbagai syubhat. Dari berbagai penyakit syahwat. Nah. Maka menuntut untuk orang itu. Sibuk dan selalu mengkaji dan mempelajari Quran wa sunnah. Selalu dekat. Dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya harus sibuk disibukkan dengan ilmu yang manfaat ini. Sibuk dengan tafsir, sibuk dengan hadis, belajar akidah, belajar fiqih, belajar akhlak. Tafsir, hadis, terus itu yang menyibukkan dia, itu yang dia geluti, itu yang terus bersamanya, demikian. Arti dari selalu bersama dan dekat kepada Quran dan Sunnah untuk semakin kita memahami. Ajaran, ajaran Quran, ajaran Sunnah, bagaimana akan semakin paham kalau tidak dipelajari? Bagaimana akan menambah keilmuan kita kalau kita jauh darinya? Itu yang dia bekalkan kepada anak-anak keturunan dia, itu yang dia ajarkan kepada keluarga dan istrinya. Wah kata. Selalu dekat dan mengikuti Qur'an dan sunnah. Dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduanya. Termasuk perkara penting untuk orang itu diselamatkan oleh Allah dari kejahatan-kejahatan fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Di dalam Perkara menghadapi fitnah Ada Perkara bawa abid Patokan-patokan penting yang hendaknya selalu diingat dalam mencikapi dan menghadapi fitnah apapun. Punya pegangan. sifat-sifat seorang muslim yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam antara lain yang pertama untuk dia tidak tergesa-gesa dalam menghadapi segala sesuatu tidak reaksioner tidak gegabah oh ini berarti begini oh, ya, aku dengar dari fulan katanya begini ini Wah, tapi fulan begitu bingung sendiri ke sana kemari tergesa-gesa berarti ini begini Wah, kalau begitu yang diajarkan kepada kita untuk tenang dan tidak tergesa-gesa Untuk tidak mudah emosi. Alas sebab itu Rasulullah melarang seorang kodzi, hakim, untuk berhukum, menghukumi, dalam keadaan dia marah. Karena seringnya orang marah labil. Jiwanya enggak tenang. Cenderung kepingin cepat selesai, begini, sudah terserah, begini sudah. Padahal itu jauh dari kebenaran, jauh dari keadilan, dilarang secara hukum hakim itu menghukumi kasus, menyelesaikan kasus dalam keadaan diam emosi. maka emosi sesaat, ketergesa-gesaan dalam menghadapi segala sesuatu tidak akan membuahkan kebaikan bagi seseorang. Tenang. Jangan mudah tersulut hanya karena emosi dan kemarahan sesaat ini penting bagi seorang mukmin karena yang tergesa-gesa yang ada padanya hanya kekecewaan dan penyesalan seringnya tergelincir wa inna ma'al musta'jili zalalu kamu kalau pengin cepat-cepat lari dari sini dari rumahmu ingin keluar tergesa-gesa akhirnya terpleset enggak tahu di situ ada air, ada minyak, ada sandal ada apa, kulit pisang kah akhirnya kamu yang jatuh Karena tergesa-gesa, kalau kamu pelan, tenang, tidak. Kamu tahu, ini ada air, kamu hindari. Ini ada ini. Tidak tergesa-gesa. Fahami permasalahan. Lihat. Dari sekian sudut. Tidak ada yang menuntut kamu untuk tergesa-gesa. Dan segera memberikan fonis. Ini tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kamu mengikuti fulan dan allan. Sifat manusia memang suka tergesa. Bahkan Allah sebutkan dalam Quran. Kholiqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Ketika Adam alaihis salam diciptakan oleh Allah dari tanah seperti yang Allah sebutkan lalu kemudian ditiupkan nyawa kepadanya nyawa itu dimasukkan dari kepalanya Turun ke Badannya Kepalanya sudah hidup Sudah hidup ada nyawanya Ada melihat Surga Kenikmatannya Berbagai buah-buahan yang ada di dalamnya Maka beliau sudah berniat Untuk segera Berjalan dan mengambil buah-buahan surga itu. Eh sebentar. Kakimu juga belum ada nyawanya. Tergesa-gesa. Itu yang Allah katakan. Kuliqal inzan min ajal. Diciptakan manusia itu tergesa-gesa. Isfir. Perkara yang kedua. Untuk fatwa itu dipasrahkan kepada ahlinya. Dikembalikan kepada ahli fatwa. Orang-orang yang patut. Untuk berbicara dalam masalah-masalah besar. Apalagi itu terkait nyawa, darah, kehormatan, harta, ada ahlinya para ulama besar kibar ulama kibar masyayikh tidak sembarang orang bisa berbicara tidak semua orang bisa didengar ahlu fatwa, ahlu istimbat, orang yang mengerti syariat, paham mengistimbat hukum-hukum dari Allah dan Rasulnya. kembalikan kepada kibar fal barakah ma'a akbarikum barokah itu bersama orang-orang tua dari kalian Allah melarang orang berbicara tanpa ilmu Wa la taqulu lima tasifu al sinata kumul kadhib hadha halal wa hadha haram Jangan kamu katakan dengan kedustaan lisanmu ini halal ini haram li taftaru 'ala Allahi al kadhib innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al kadhiba la yuflihun Orang yang berdusta atas nama Allah. Mereka tidak akan jaya. Mereka tidak akan bahagia. Allahu adina lakum am'alallahi taftarun. Di Yunus 59. Allah kah yang mengizinkan kalian berbicara begini atau atas nama Allah kalian mengada-ngada. Wa madzannul ladzina yaftaruna 'ala Allahi Dan apa kiranya akan mereka hadapi di hadapan Allah kelak di yaumul akhir mereka yang mengada-ngada atas nama Allah tanggung jawab besar. Maka dalam perkara-perkara umat hendaknya dipasrahkan segala sesuatunya kepada ahlinya para ulama dan a'immah ahli fatwa ahli istinbat enggak sembarang orang boleh berbicara kamu ikuti alim ma'ruf. Walhamdulillah. Para ulama sunnah. Masyaih sunnah ma'rufun. Ma'ruf. masyhur, Bagaikan. Bulan di malam purnama. Terlihat beda dengan yang lain-lainnya. Masyaih sunnah. Syekh Robi Ibn Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubey Al-Jabiri, Hafizahumullah, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Rahimahumullah. Ma'rufun orang-orang yang menjadi rujukan dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Di mana permasalahan demi permasalahan problem demi problem dakwah semuanya dituangkan ke mereka. Mereka yang tahu mengerti perjalanan dakwah ini dari awal, tahu sejarahnya. Tahu kronologinya, faham apa yang terjadi, fulan bagaimana dari awal seperti apa sejarahnya, mengerti. Dan bahkan itu bukan hanya di satu negeri saja, di banyak negeri-negeri kaum Muslimin, problematika dakwah itu dituangkan ke mereka. Sehingga mereka yang paham mengerti permasalahan dari segala sisinya dan diikuti dari awal tahu sejarahnya bagaimana kronologinya. Makanya terkadang kita mendengar dan mendapati mereka tidak mengizinkan yang baru Pulan dan pulan Untuk berbicara dalam dakwah Di Indonesia Misalnya Jangan kamu jangan kesana Kamu gak ngerti kancah Dakwah Seperti apa Dia Salafi Baik pada dirinya Tapi itu saja tidak cukup Karena dia gak punya bekal nggak faham apa yang terjadi tidak mempelajari medan dakwah apa yang terjadi ini bulan ini siapa kenapa demikian ini dia nggak tahu buta sama sekali akan banyak merusak dan memadorotkan kalau dipaksakan berbicara ahlul ilm ahlul fatwa mereka yang patut berbicara jam berapa maghrib? Hah? Jam berapa? Setengah tujuh. Sifat yang ketiga. untuk selalu kita menjaga al-hilm akhlak santun wal ana dan tenang rif lemah lembut dalam segalanya Di Bukhari Muslim Rasulullah SAW sebutkan innallaha yuhibbur rifq fil amri kullih Allah itu mencintai kelemah lembutan dalam segala perkara dan segala hal lunak dan lemah lembut beliau juga sabdakan innar rifq la yakunu fi shay'in illa zana kelembutan Jika itu ada pada sesuatu akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan jika dicabut itu dari sesuatu akan membuatnya jelek, tercoreng. Uman man yahramu rifq, yahramul khair. Yang terharamkan dari kalama lembutan terharumkan dari kebaikan ketika ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar seorang yahudi yahudi mencela Rasulullah sallam mendoakan kejelekan untuk Rasul assam 'alaika ya muhammad assam itu kematian atau kebinasaan bagimu wahai muhammad marah aisyah kepada yahudi yahudi yang siapa yang tidak kenal permusuhannya demi membela rasulnya Aisyah katakan wa alaikumussalam wallakna kalian yang mati yang binasa kalian yang terlaknat marah Aisyah Di situ Rasul katakan ini pada Aisyah arifq Ar Lemah-lembutlah Wai Aisyah. Tidaklah itu ada pada suatu kecuali menghiasinya. Tercabut dari sesuatu membuatnya jelek. Maka menghadapi fitnah hendaknya sifat ini selalu dijaga oleh seorang mukmin. Kadang orang lalai dan dilupakan dari sifat ini. Sehingga yang ada dari lisannya hanya cercaan dan laknat. Hanya Kejelekan, caci makian, tidak ada dakwah, tidak ada nasehat, tidak ada kelemah-lembutannya, bukan demikian dakwah. Sampaikan yang hak, bantah yang batil tapi dengan baik. Bukan kemudian kamu mencaci maki. Oh dasar memang fulan setan oh, dia memang oh, ini nama-nama binatang keluar dari mulutnya mayasloh dalam dakwah apalagi kalau kita menengok banyak di situs internet di Facebook di apalah namanya banyak sekali juhal. arang-arang jahil bicara dalam dakwah, memberanikan diri. Isinya celaan dan cercaan. Fulan begini wo oh, jadi bahan tertawaan, jadi bahan ledekan. Oh, kalau fulan tu begini wo oh, ini gitu bicara semaunya sudah. Enggak ada kelemah-lembutannya. Wal kalimas tayibah sadaqah. Padahal kalimat baik itu sendiri sodakoh. Kamu berlemah lembut tidak berarti kamu melembek. Kamu tegas. Yang hak kamu katakan ini hak. Yang benar kamu katakan ini benar. Yang salah kamu katakan ini salah. Batil, menyimpang, keliru, sesat. fulan demikian. Fulan demikian. Tapi hendaknya selalu akhlak mulia ini dijaga. Tidak berarti kamu melaknat, mencaci maki, mencerca. Nah, itu yang hendaknya selalu diingat oleh setiap mukmin. Al-Hilm Wal-Ana Akhlak santun Dan ketenangan taani Ketika utusan Abdul Qais Datang Rasulullah SAW mereka mendatangi Rasulullah. Begitu tiba, wah, pada lari mereka. Tapi sebagian dari mereka, asyaj, tidak. Dia tenang. Dia turun dari kudanya. Dia tambatkan dulu. Dia kasih makan. Ini Baru dia datang ke Rasulullah SAW. Begitu ditanya oleh Rasulullah Kalian mau bayat ini Untuk kalian sendiri Atau juga bersama suku kalian Orang-orang yang di belakang kalian Semua badan jawab Oh iya kami dan semua suku kami Jangan khawatir mereka semua bayat Bersama kami Asad Diam kemudian beliau sampaikan Tidak ya Rasulullah Cukuplah kami dulu Mereka Nanti kan Kita lihat seperti apa Karena urusan baik di masa itu hidup mati Berarti menghadapi sekian resiko Berani Maka cukup kami yang datang dulu Difikir sebelum dia bicara maka Rasul puji dia, inna fika khuslatain yuhibbuhumullah warasuluh. Hilm. Wal anah. Padamu ada dua sifat, yang dicintai Allah dan Rasulnya, santun dan tenang. Ketenangan dia, diketahui dari tadi, dia enggak langsung lari. Tenang dia. Dia tambatkan kudanya. Oh, Itu langsung gruk-grutur-grutur pada lari. Yang lain. Kesantunan dia, hilm, akal, rozana. Dia pikir dulu, dia pertimbangkan segalanya, lalu dia sampaikan. Enggak langsung. Sebagian orang Banyak yang suka kontan dalam berbicara. Kalaupun mungkin benar yang dia sampaikan, begitu dia dengar sesuatu ini itu bagaimana sudah langsung dia bayar kontan. Oh iya itu begini-begitu. Fulan begini-begitu. cepra ceprotan tanpa dia. Pertimbangkan siapa yang di depannya. Patut tidak dia bicara. Sehingga banyak memadrotkan. Helm. Butuh ketenangan. Butuh santun. Akal dipakai pertimbangkan. Makanya kaidah penting yang para ulama sebutkan laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Tidak semua yang kamu tahu bisa kamu sampaikan. Kaidah ini penting. Walaihsa kulumayukal yukal fikulihin. Bahkan tidak semua yang bisa disampaikan, bisa kamu sampaikan di setiap waktu sembarangan. Perlu akal, perlu hilm, santun. Itu diucapkan oleh Imam Malik ketika Imam Malik disiksa, diadzab cambuk ini itu di penjara begitu beliau keluar ditanya oleh umat dan mereka sangat sayang sangat cinta kepada Imam Malik kif, khabar bagaimana, diapakan anda ini, itu Imam Malik mikir kalau beliau jujur nyampaikan apa adanya Aku disiksa, diadab, begini, memar semua, sakit semua, begini-begini. Akan marah umat. Secara tidak langsung itu provokasi untuk mereka melawan khalifah. Dia tidak inginkan itu, fitnah. Tapi dusta juga tidak boleh. Untuk mengatakan, oh saya dihormati. Masya Allah, gini-gini. Tidak juga. Maka itu yang beliau katakan. Tidak semua yang diketahui bisa disampaikan. لا يساكُلُ مايُق رَفُو يُقَالَ. Tidak semua yang diketahui bisa disampaikan. Diam beliau. Keadaan tenang. Tidak ada gejola. Tidak ada demo. Tidak ada pertumpahan darah santun perlu hikmah dan siasah syar'iyah hasanah perlu hikmah dan siasah syar'iyah siasat syari siasat itu ya siasat apa mau dibilang politik syari tapi yang baik, yang benar mempertimbangkan segalanya contoh saja Pernah <coughs> Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ulama Besar Ditanya tentang seseorang Syekh Fulan ini bagaimana? Dia Meminta Untuk datang ke negeri kami yang konsultasi dari luar negeri sana. Dia menghubungi kami. Meminta untuk kami persiapkan daurah bagi dia. Sekian hari begini-gini bahas kitab ini itu. Sementara Syekh Syakhubet tahu siapa orang ini. Faham. Tetapi hikmah dari beliau, Hafidahullah, belum saatnya untuk di, istilahnya untuk di untuk ditelanjangi di waktu itu, <coughs> ditahdir disebutkan begini-begini, belum saatnya. Mungkin masih ada proses, dinasehati, diupayakan, dibenahi. Tapi di sisi lain juga tidak diharapkan <tuh> Dia tampil Untuk kesana Kemari bicara dakwah Lihat hikmah Seorang alim besar Dan siasa syariah Yang beliau contohkan Ini jawaban beliau Ya ikhwan صاحب البضاعه الغاليه La يعرضها ya هوان eh, kata asyik orang yang punya barang mahal tidak akan dia tawar-tawarkan itu jawaban beliau orang yang punya barang mahal tidak akan dia tawar-tawarkan. Pernah kamu mendapati orang jual emas atau mutiara, intan permata, harganya ratusan juta? Apa ada ditawar-tawarkan door to door? Tok tok tok tok tok. Ya, pak, saya punya permata ini saya tawarkan. Nah, mari, kalau ibu mau beli, ini asli permata, harganya yang ini uh, black diamond, diamond apa namanya nah, ini harganya 500 juta ini diamond mana Rusia harganya segini, ada dia barang mahal yang dia punya berharga lalu dia jajakan dia tawar-tawarkan ke kampung-kampung ke orang-orang, gak akan orang yang nyari dia Tau mahal harganya. Gampang hanya pedagang permata, intan, mutiara ini barang-barang mahal. Dia duduk di rumahnya. Telepon ke sana kemari. Bukan saya bawa pembeli. Orang ini nyari betul barang gitu. Punya-punya taal sini. Dia dicari oleh pembeli. Pembeli yang nyari dia. Pembeli yang datang kepadanya. Tetapi ketika barang itu murahan, nggak ada harganya, nggak laku, ya dia harus mempromosikan diri, dia harus menjajakan kesana kemari. Saya punya barang ini bagus, barang ini. Wih, oh, ini kelebihannya begini, begini speknya begini, begini, begitu. Anu, ini kalau beli ini tiga nanti dapat satu. Ya nggak ada orang dapat jual mutiara tiga dapat satu. Ini anu begini, begini. Kenapa? Karena enggak laku. Murah barangnya jelek. Kamu lihat barang bagus, barang laris, laku, enggak akan ada promosinya, enggak akan ada iklannya, ngapain. Sudah laris di pasaran. Enggak perlu dia iklan. Yang diiklankan tuh yang karena enggak laku. Iya kan? Hukum pasar begitu, hukum ekonomi. Karena belum dikenal, Karena enggak laku, karena ini karena itu dia perlu ngiklankan masuk koran, masuk radio, masuk TV, masuk ini. Pasang di internet supaya laku, supaya dikenal orang. Karena memang barang murah, karena memang barang jelek, barang enggak laku. Jawaban beliau. Tidak ini tidak itu. Terang-terangan beliau mentahdir belum saatnya. Tapi untuk beliau rekomendasi, oh bagus dia, ulan, masya Allah, begini begini, nah. juga tidak beliau inginkan. Siasa syariah hikmahnya, orang yang punya barang mahal tidak akan dia tawar-tawarkan, karena posisinya yang ditanyakan ini yang bersangkutan nawarkan, saya mau ke sana. Bikin daurah di sana, saya mau datang. Ya, kita bikin daurah sekian hari di sana. Saya bacakan kitab ini, kita kaji, kita bahas kitab ini. Dia menawarkan diri, dia yang minta untuk ikhwah di sana menyediakan dan lain sebagainya. Kan berarti barang murahan ini. Nawar-nawarkan diri. Hikmah. Bukan lembek yang semacam ini. Hilem, santun, siasa syar'iyah. Dari seorang alim. Dan begitu yang semisalnya. Terkadang Orang itu di posisi yang dituntut Untuk bijak Dalam mensikapi Dengan bimbingan para ulama sunnah Yang ma'ruf Halim Akhlak santun <tuh> Dalam menghadapi segala sesuatu. Pelajaran berharga penting. Bagi anak-anak beliau dalam dakwah. Yang tidak mengenal ulama. Tidak dekat kepada para ulama. Tidak akan memahami hal-hal yang semacam ini. Dia pukul rata. Dia anggap itulah. Keberanian. Salafi tidak kenal basa basi. Bukan demikian. Masing-masing. Sesuai porsinya. Masing-masing sesuai letak kapannya. Dimananya. Di hadapan siapa. Ini beberapa... Perkara terkait sifat yang ketiga, ketenangan, kelemah lembutan, hikmah, dan siasa syariah, hasanah dalam menghadapi fitnah. Contoh lain dulu, di zaman Sheikh Mukbil, Rahmatullahi alaih, Rahmatan Wasi'ah. Lihat, di saat itu Syekh sudah tahu banyak tentang perilaku dan gelagat-gelagat jelek dari Muhammad al-Imam. Tapi saya memandang hikmah, di saat itu belum saatnya untuk beliau berbicara, untuk men mentahdir, untuk ini. Tapi untuk ngasih rekomendasi, memuji, oh dia orang bagus, baik, ini juga tidak beliau inginkan. Tapi beliau ingin mengirim pesan ini ke umat. Banyak muridnya kan? 2.000-3.000 orang. Beliau tanya, Haa, Ikhwan, sebutkan. Hmm, zaman saya mobil sudah. Siapa yang tahu markas-markas ahlu sunnah di Yaman? Pada bicara yang ma'ruf memang. Anak ya ha, berdiri. E, markasnya Sheikh Fulan di Hudaidah. Sheikh Muhammad bin Abdul bal-Wusabi. Saya mau waktu itu menjawab demikian. Ahsanta, bagus kamu. Nah, duduk. Anak ya saya, nah, ha. wah markasnya Syekh fulan di kota ini. Naam ahsanta, bagus duduk. masing-masing pada menjawab demikian karena banyak markas ma'had-ma'had ilmiah di saat itu. Sampai ada yang berdiri. Menjawab markasnya Syekh Muhammad al-Imam di makbar ijlis. Duduk. Takkan ini isyarat? Yang tadi Masallah diwak Ahsan tak bagus Masallah. Iya naam, duduk. Siapa lagi ya Kwan? Anak markasnya saya pulang di sini. Ahsan tak bagus Masallah. Baji duduk enam. Yang ini begitu ini menjawab Muhammad al Imam di makbar Ijlis Duduk. Ya saya Muhammad al Imam di makbar Ijlis Orang yang berakal, orang yang mengerti, menangkap isyarat sudah, ada sinyal sudah. Kenapa tidak disamakan dengan yang lain? Hikmah. Beliau untuk berbicara saat itu beliau pandang belum waktunya, karena tadi mungkin ulama masih berusaha membenahi, menasehati ini itu. Tapi untuk kemudian merekomendasi. Untuk, ini juga belum waktunya. Juga tidak diinginkan. Hikmah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Seperti tadi, itu dengan bimbingan dan contoh dari para ulama dan masyaih al-kibar. Terbimbing kita dalam hikmah dalam dakwah agar kemudian dakwah itu barokah. dengan santun dan hikmah kelemah lembutan, wallahu taalaalam kita lanjutkan untuk sesi berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.